Betul. Safala ini pimpinan dari Bos Chorong Mahendra. Sa nah, yang paling unyu. Nah, chorong oh. Mahendra itu yang paling semiran yang merah, pegang pianus. Yang paling ganteng yes, montan. Yang Uh -uh, dalam rangka uh -huh. anniversary betul? Betul sekali. Yang ketujuh? Iya, IRJL. Uh -uh, uh -uh, IRJL, okay. Ikatan remaja Jaran, Jaran Liar. liar. mau kan telat tadi Enggak ya? Enggak loh, satu setengah laku loh. <laughs> aku dijemput mas yang paling ganteng yang pake tope tadi. Yang mana? Itu loh depan yang jemput aku tadi. Kamu gak terima kasih? Udah terima kasih <laughs> loh. <laughs> iya kali ini bareng Savala ada tempat hmm. indah pada waktunya. Soalnya kita bermaksud sama Savala. For line music. Saola da nor JRL Iya deh. Ide waktunya luar biasa sekali. Dari dene dene ulfan lagi galau, tadi sudah sudah enggak galau katanya. Tadi kan ikut